بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم ربي سخر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني يا Allahumma j'a'l ma minalabini s-sabi'un al-ka'ul l-fat-tabi'una al-salam bil-ahki antal-masubi wa l-idaw ka mahtubi'a'bili mahafadaka wa mahaifadaka iman wa sa'imin sa'iman Semoga ampunan Allah dan na'ahmatnya untuk kita semua Kita berdoa sama-sama untuk salah-salah kita yang di Gaza, Palestina, Di Suriah, Rahimia Abu Jardan, Myanmar dan dimanapun juga kaum muslimin di dunia digital ini, semoga Allah Subhanahu Wataala menangkan mereka. Amin. Allah hancurkan balas atas musuhnya. Allah kembalikan ketenangan, ketenangan, bahagia untuk kaum muslim dimanapun berada. Allahazim ya Ta'ala. Amin. Subhanallah min shaitan wal jin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم يومين إياهن أبواه إياهن أستايين في نصو التمسكين صو التدين أنام تعالى نور المضي عليه موالق النعيم النعيم هو تلمار الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat 54, surat berapa? 54, surat uqaman, pada empat kali, di ayat 17, 22, 32, ayat 40, Allah berfirman, relasinya sama, walakadiyassarnal qur'ana litriqri fahal min muddakiru, Sungguhlah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan, untuk diingat, mudah dihafal. Bahalu minum takdir, adakah orang yang mau mengambil peringatan, atau adakah orang yang mau menghafalnya? Inwata iman, mengerti Allah, Allah lebih mengerti tentang diri kita daripada kita sendiri. Jadi Allah memberitahukan kepada kita tidak ada materi di dunia ini yang lebih mudah dihafal daripada kitab Al-Quran. 6.000-an ayat, 6.236 dalam satu versi, itu dihafal tidak hanya nomor suratnya, tidak hanya namanya. Jangan kalimatnya, jangan dikat katanya, hurufnya, harokatnya, apakah dogma, patah, atau kasrol, itu detail bisa dihafal. Tidak ada buku seperti ini, Huzalimah M.A. Ini sudah dapat saya pribadi nulis beberapa buku, Jangankan seluruhnya, daftar isinya saja saya kapal. Tapi Subhanallah ini kajian pada salah satu mujizat Al-Qur'an, Al-Qur'an hamad mudah bihafab. Enggak jadi mau-mau bagi kita, mau umur berapapun juga, Jadi jangan mengatakan bahwa Ustaz di saya masih bisa sanggup nampal Qur'an Iwa? Rasulullah itu menerima Wahyu Al-Qur'an umur berapa? Kira-kira umur 40 tahun Sampai usia 62 tahun lebih Hampir 63 tahun Rasul masih menerima Wahyu Al-Qur'an Semua jadi apa? Lebih aslinya lagi di Enggak, orang-orang Qur'an itu tidak dituntut harus bisa atau lancar baca Al-Qur'an dulu. Enggak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan, saya tanya ke antum semua, Rasulullah bisa baca tulis enggak? Ah, Rasul bisa baca tulis? Tidak. Ustaz tadi kan saya ngomong timah tajwid. Saya nanti ke antum, Rasulullah pernah belajar tajwid kira-kira? jawab Tidak. Jadi tidak ada dalil satupun Tidak ada satu ayat pun Tidak ada satu hadis pun Tidak ada kitab Manapun menceritakan bahwa Rasulullah pernah belajar Tajwid. Kalau ada mungkin saya Nggak tahu, kalau kasih tahu saya Adakah Waktu pertama kali Rasulullah menerima Wahyu dari Jibril Wahyu pertama kali Adakah Jibril ngomong begini Ekrab bismi radikal Adakah diberi ngomongin Muhammad dengarin ya Baca kholakotnya cedotin Itu hukumnya kholakola kubrok Kira-kira itu Jadi di wabalimah rahmati Allah Maka ajaib Ada cara yang amat mudah untuk menghafal Qurna Cuma kadang-kadang orang-orang belum tahu bagaimana caranya Dan menghafal Quran itu tidak perlu waktu khusus tidak menghafal Quran itu tidak perlu anda dilakukan secara rutin tidak tidak perlu pakai target tidak nggak usah bermimpi menghafal 30 juz Alquran dalam setahun nggak usah atau dua tahun nggak usah karena kalau antum mau mengikuti Nabi Rasul Rasulullah menghafal Quran berapa lama berapa lama 23 tahun Dan 23 tahun Dari khawatir Kalau anda sehari satu ayat Saya ulang Kalau anda menghafal, menikmati, mendadaburi Sehari satu ayat Maka dalam setahun kira-kira dapat berapa ayat 365 ayat Dalam sepuluh tahun dapat berapa 3650 ayat Kalau 20 tahun, jadi 7300 ayat Dan saya beritahu Anda semua Bahwa Al-Quran itu tidak sampai 7000 ayat Jadi kalau Anda nikmati sehari satu ayat InsyaAllah hanya perlu 17 tahun lebih sedikit Dan maknanya, oh Al-Quran tidak perlu Anda hafalkan dengan target Tidak, nikmati-nikmati Saat Anda menikmati, InsyaAllah Anda akan hafal secara permanen Dan beritahu pada beritahu kepada semua Jangan dihafal ya Al-Quran Al bukan hafalan Makin bingung lagi, Ustaz. Iya Anda tidak akan di dalam Al-Quran Yang mana Allah Ada satu ayat pun Allah perintahkan Al-Quran dihafal pakai otak Kalau ada, mohon tunjukkan, Mungkin saya tidak tahu Tapi Al-Qur'an itu dinikmati, dia tidak sapi, dia masuk dalam perasaan dan itu hormatnya. Tahu sini, Anda akan lihat surat 25 ayat 32, surat 75 ayat 16 sampai 18, Anda akan lihat surat 22 ayat 46, ini tiga ayat ini saya sebut, Allah beritahu bahwa Al-Qur'an itu dinikmati pakai hati. Biasanya, kayaknya saya berdiri boleh ya, biasanya bapak ibu sekalian kalau antum menghafal wajahnya itu, kalau antum menghafal Qur'an, wajah antum itu sumringah, senyum, apa cemberut jelek, tolong jawab. Kira-kira wajahnya cemberut jelek gitu ya, stres ya. Dan antum baik menghafal kepada Allah kalau antum menghafal dengan cara berulang-ulang, kira-kira Antum pakai sendal kembali ke ruangan kerja itu masih utuh atau mulai runtuh sedikit-sedikit? Mulai sedikit-sedikit, Itu namanya susah hafal, mudah, lupa. Sekarang kita langsung hafal Qur'an dengan cara yang mudah. Permanen dan dalam hitungan menit Antum bisa langsung hafal berikut makna, mahrat, tajwid bisa nulis. Mau gak kira, -kira? Kita perakai mau? Okay, wa ta'ala naqmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalilnya firman Allah Sanukri muka Fala tamsa Tahu ayat ini? Illa masya Allah Sama-sama Sanuk wala, Illa Masya Allah Artinya sama-sama Artinya Menong semua Hal ah, rupanya Al-Quran selama ini hanya menjadi mantra bagi muslim. Dia boro-boro yang -boro diamalkan, memahaminya, mencadabuinya pun belum bisa. Maka insya Allah ya kita akan praktek menghafal minimal 3 ayat. Kalau 3 ayat ini kita praktekkan, ngafal dengan cara andai lama, insya Allah 30 menit belum terkendah hafal. Tapi insya Allah bisa langsung hafal berikut maknanya, maharatnya, tajwidnya, dan bisa menuliskannya. Siap? Siap menghafal? Siap Enggak dijawab ini siap menghafal? Siap Oke okay. Sekarang sebelum masuk materi hafalan, saya bisa lihat nih orang yang mudah hafal atau tidak bisa kelihatan dengan cara ini. Coba gini, tangan relaksasi Begini, relax ya Dari sini umum, bahu, tangan, kepala rasanya relax Ciri-ciri orang relax itu Wajahnya senyum, tidak sepres Oke, okay, angkat Sudah rilis belum? Sudah rilis belum? Tolongin Oke, okay, kameranya disini coba ini lihat ya, sekarang tepuk tangan ini Sekarang jempolnya di bawah, Tetap begini Saya bisa lihat orang yang udah hafal Quran atau tidak, orang yang relax atau stres bisa dilihat dengan cara gini Ya ya, tangannya sila, sila, jarinya rekatkan, sudah. Jempolnya di bawah sudah belum? Ini bisa dilihat orang yang relax atau stres, orang yang mudah hafal Quran atau tidak dengan tiap tangan begini. Sekarang jempolnya putar ke atas. Oh banyak yang stres, rupanya banyak. Sekarang Anda tadi sudah lihat saya menggerakkan tangan di hadapan Anda Rupanya Anda masih pakai cara yang menurut Anda betul Padahal saya enggak pakai klik di hadapan kamera Saya putar tangan itu dan Anda lihat. Dan rupanya Anda tidak percaya mengikuti cara saya Saudara-saudara Rewi wa ta'ala wa Orang-orang bisa hafal Meskipun dia tidak bisa baca Al-Quran sama sekali Sekarang kita akan menghafal surat allah Siap. Barokah siap? Ya. Kita akan hafalkan 78 ayat. Ha? Siap ini? Ya. Oke, okay, dua. Namun sekarang Ustaz mau survei, siapa di antara kita yang belum lancar baca Al-Qur'an maharat lanjutnya? Tunjuk tangan jangan malu-malu siapa? Yang gak nunjuk ini semuanya udah lancar baca? Belum. Oke, di mana? Ya, sekarang siapa yang gak ngerti bahasa Arab? Tunjuk tangan. Oke, okay, sekarang siapa yang gak hafal surat Ar-Rahman? Oke, okay. yang tidak hafal suara kawaman berikut mananya, siapa? Oh subhanallah banyak, pantas rasanya Allah suruh saya sing, Rupanya untuk menyelamatkan domba-domba itu, selesai Ya, sarannya dua Ngapal Quran sama saya, sarannya dua, siap? Satu, suaranya lantang. satu apa? Lantan, supaya apa Ustaz? Supaya saya bisa dengar Anda sudah fasih belum ucapannya Ya, saya baca, anda ikuti Jadi suaranya satu apa? Oh, untuk mengukur, anda sudah lakukan atau tidak Kalau saya ngomong menghafal Al-Quran Tangan anda begini, kepalkan ke udara Sambil ngomong muda Bisa Bisa? Menghafal Al-Quran Menghafal Al-Quran Oke, yang kedua Sekarang saran yang kedua Saya akan gunakan isyarat tangan Yang kedua apa? Isyarat tangan Isyarat tangan ini Sesungguhnya sudah Allah ilhami dalam surat Yasin Tidak tahu anda apa atau tidak ini ayatnya Liyawmanaktimu ala akhwahihim Apa ayatnya? Watukallimuna <tuh> wa tashhadu bimakanum Artinya, tidak tahu Di hari itu Di hari kiamat nanti Kata Allah Boleh jadi kejadiannya sekarang Boleh jadi besok atau lusa, Boleh jadi pekan depan Boleh jadi jutaan tahun lagi Tapi Allah kasih tahu di hari itu Kami akan kunci mati mulut mereka Berbicara pada kami Kedua tangan mereka Bersaksi pada kami Kaki mereka Atas apa yang dulu mereka lakukan. Aur oh, rupanya Allah secara tersirat memberitahukan kepada kita kalau kalian mau menyimpan memori yang permanen, Pengen tahu tempatnya di sini bukan, bukan di otak. Tapi Allah kasih tahu kepada kita bahwa memori permanen selama di sini. Dan itu permanen selamanya. Selama Masih Ustaz, ah dulu waktu kecil kami pernah. Nah, hingga guru anda atau ibu anda nyubit paha sampai itu pernah, karena sampai sekarang masih nggak jelas dan kaki anda mampu menghafal tanpa harus menghafal permanen selama-lama. Makanya okay, khutbah lima kepada Allah. Sekarang kita ngapal tahu seberapa Siap ya Syaratnya tadi dua, suaranya apa? Nah. Yang kedua isyarat, isyarat tangan. Dua isyarat ini, dua syarat ini khutbah lima kepada Allah. Kita akan coba dalam simulasi. Sebelum saya masuk ke materi Alquran, yuk kita simulasikan. Dulu waktu kecil, anda pernah diajarin lagu Taufi saya, Bunda pernah, pernah gerakannya masih tahu. Oke, okay, yuk dua syarat, ya suaranya kenceng dan dalam itu tangannya gerak gini. Kalau anda malas-malesan, saya juga malas ngajarin surah Alquran. Siap? Satu, dua, tiga, keras Taufi saya. pernah nggak pakai bacaan, pakai tulisan pernah nggak? tidak. maka yuk seperti Jibril ajarkan pada Rasulullah, Jibril membaca, Rasulullah ikuti bacaan. Siap ya? nanti kalau saya gerakin tangan, anda ikuti. supaya apa? yang nyimpen bukan otak. jadi anda nggak usah pakai otak, langsung aja masukin keperasaan lewat tangan, lewat kaki, lewat seluruh badan. Siap ya? siap. yuk tahu sama-sama keras. Alhamdulillah. Saya akan mulai Ayat 7 Jangan dihafal ya Suaranya berjalan, tangannya gerak Wassalamualaikum Dan langit Dan keras Dan langit Rafa'ah Allah meninggikannya makhluk dan bajuinya tapi saya masih banyak orang yang coba untuk menghafal pakai otak saya kasih tahu saya sudah ketemu ratusan ribu orang orang-orang yang suaranya keras lantang tangannya digerakin dia akan hafal hormatnya tapi orang yang dicoba untuk menghafal pakai otak Insya Allah enggak hafal apa-apa emang tahu kita pakai otak ketahuan Pak bu maka anda begini micing-micing Terus suara tinggal keluar, tekanan batin Ya Lepasin, lepasin Sekarang sekarang kalau anda nggak percaya Bahwa otak itu akan menyulitkan anda Dan saya minta anda sekarang Yuk tahu tuh otaknya nggak usah pakai otak Sekarang kita akan bikin simulasi Anda pasti ngerti, bedanya gajah sama semut Anda tahu, gajah ukurannya ber. Besar, besar gimana tangannya ber. Kalau semut ukurannya ke. Kecil. Boleh gak sekarang otaknya ditaruh dulu Sekarang saya ganti Kalau saya ngomong gajah Anda jawab, besar Tapi tangannya begini, bisa gak? Bisa, coba, gajah Besar pinter. Semut besar. Oke, pinter gitu ya Yuk, kita coba ya, satu, dua, tiga Semut besar. Semut besar. Semut kecil tuh Masih pakai otak ya Oke, saya tambah lagi, beda sama ular kalau ular itu panjang tangannya gini kalau ular itu pen, pendek sekarang saya pengen anda pakai otak pakai perasaan aja kalau saya ngomong ular anda ngomong panjang gitu pakai mimik ya pakai perasaan kalau saya ngomong ular gimana jawabnya pendek. begitu ya siap jangan pakai otak kita coba ya 123 semua Ya. Masih terus semangat? semangat. Mengapa lah Tuhan? Mengapa lah Tuhan? Enggak, enggak ada yang susah Sekarang kita tambah ya Siap? Ayat 8 Allah Segali kali jangan Allah. Allah sekali-kali Jangan Allah Dan sekarang kalau tadi saya mau mengubah ayat al-qur'an itu amat mudah dihafal, tadi anda masih cemberut, masih mikirin gimana mudahnya. Sekarang anda sudah menyaksikan ya sudah hafal dari kulmanah, mawar, tajwid. Nanti kita perkenalkan tulis ya, whiteboard ada gak, whiteboard? nggak whiteboard? Tidak whiteboard. Oh kalau begitu ikut trainingnya, bayar kalau trainingnya. Oke, okay. sekarang ayat ayat tadi berapa? 7, 8 terus sekarang ayat 6. Ya ya, ayat 6. Ustaz kok enggak urut? Oh dengarkan saya. Al-Quran itu surat nama Rasulullah. Wahid pertama surat apa? Al Al-Allah. Wahid kedua surat? Al-Qolam. Al-Muzlamir. Al-Mudassir. Al-Duhah. Al-Fadihah. al, al, al, ad al, al terakhir ada yang tahu surat nama? Al-Mahidah ayat 3. Sekarang saya mau nanya. Al-Quran itu dihafal oleh Rasulullah dan para sahabat secara urut atau acak? Jawab. Maka yuk kita ikut sunnah rasul ya. Sekarang kita coba menghafal secara acak. Nah nanti kita coba sambung. Siap? Ayat berapa sekarang? nah Siap ya? Wana jemu dan bintang-bintang tujuh. Yuk. Wana jemu dan bintang-bintang. Wasya dan pepohonan. ayat 5 siap ya, 5 siap asyam sumatahari ayo pegang asyam Asyam Suwal Kamaru Bihusba Satu, dua, tiga Asyam Sekarang kita akan main game Jawa Barat, game Sunda. Sekarang kalau di orang Sunda itu kalau nyebut bapak mereka nyebutnya apa? Kalau ibu mereka sebutnya ambu. Oke, bapak apa? Bapak. Kalau ibu? Ambu. Oke, sekarang di antara ada berdua coba tunjuk siapa yang jadi apa, siapa yang jadi apa. pilih Yeah satu ambil tiga dua satu ambil tiga dua satu alhamdulillah terbukanya, yuk mari sini, mari sini seperti anda menghafal lagu tapi saya Dan tanpa perlu pakai otak, saya yakin guru anda, orang tua anda dulu nggak mengatakan, nah ada lagu bagus, hafalkan yuk, nggak nggak perlu hafalkan. Rupanya dibuat senang, dibuat bahagia, supaya enzim endorfin anda jual, langsunglah ke pasok perasaan. Sekarang saya mau nanya, najmu artinya apa? Anajimu? Nah. Bintang, asyajaru, oh. bhosban, dengan perhitungan asal. Empat ayat itu Kalau saya kasih PL saya duduk manis di sini, Saya kasih waktu 20 menit, 30 menit Insya Allah, jangankan maknanya alatnya ini gak kena-kena, betul gak? Betul? Maka Alhamdulillah Allah kasih kita Kemudahan menghafal empat Empat ayat dari surat Ar-Ruqma Masih ada waktu kalau kita selesai Ar-Ruqma, 6 garis Asik Udah cukup nih Cukup ya. Baik buat Allah Subhanahu Allah Subhanahu masih pengen apa? Saya setiap hari saya sebarkan video menghafal Quran lewat WhatsApp, lewat BBM, lewat portal, lewat antum mau. Kita bikin, yuk majlis ini kita bikin majlis menghafal Quran, mau nggak kira-kira? Jadi ada tersalah salah satu membuat kita bersemangat menghafal Quran karena jemaah. Kenapa? Oh, karena Anda punya jemaah, punya teman-teman yang ingetin, yang mempersamai, insya Allah itu mereka semuanya akan memberi energi pada Anda. Paling saling ingetin. Jadi kita bikin grup ya, nanti setiap hari saya kirim video, kemudian antum semuanya terima, antum download, kemudian antum store via WhatsApp maupun WBS. Ya Ustadz, baca saya. Asyamsu wal-tomaru bi-usbaan. Asyamsu matahari wal-tomaru. Artinya? bi Artinya? Oh, setiap hari. Teknik ini bisa Anda ajarkan di rumah. Jadi Anda bisa bikin di sini komunitasnya. Bisa bikin komunitas di rumah. Bersama istri Anda, bersama suami Anda, bersama anak-anak Anda. Bahkan sama pet. <tuh> binatang peliharaan sekalipun bisa apa? oh anda bisa lihat tuh banyak burung beo burung kakak tua, bisa hafal suara taliqlas, suara lupatiha kenapa? karena Al-Quran sering didengungkan, dibacakan maka kalau anda bikin komunitasnya, insya Allah semuanya Allah jadikan habis Quran, amin ya Allah halal nanti kapan-kapan kita bikin ribuan jumlahnya ya, jadi kita menghafal surah al bersama saya dari ayat pertama sampai ayat 78 kalau tadi kita hitung kira-kira satu ayat 2 menit atau 3 menit katakan 3 menit Roman berapa ayat? 78 Bistol bagi ayat Allah, ya Rokotikum, berapa? 31 jadi hanya 47 ayat maka kalau 3 menit tidak sampai 150 menit berapa jam itu? Dua jam setengah, anda bisa hafal ar-Rahman berikut maknanya, mahrad-nya, tajwid-nya Takbir Allah Takbir Allah Senang gak? Quran nah. Senang ya Jadi saya tungguin Sekarang yuk tunjukkan siapa yang mau siap dari admin Admin WhatsApp sama BBM muda pahala pahalanya banyak Tunjukkan kan Satu Dua Ini kayaknya harus bikin lima admin minimal Oke, okay, perempuan ada itu Oke, gimana ceritanya nih adminnya, nanti gini ya, MC dicatutin oleh handphone mereka diumumkan langsung bikin WhatsApp group menghafal Quran Ini namanya tempatnya apa? City Plaza City Plaza menghafal Quran, keren Oke, siap ya, jadi kita bikin group, Insya Allah saya drop setiap hari Dan nanti kalau misalnya membernya banyak, udah 100 ribu menghafal Quran sama saya Kalau membernya banyak Insya Allah, nanti kita bikin aplikasi, oke nanti jual biarin telpon sel, oke? Okay, setuju? setuju? ini orang telpon sel bagus juga ini sekali ini, oke? Okay. <tuh> Maka, kalau terima nanti Allah subhanahu wa taala, ah itu dia. jadi 4 ayat hanya dalam hitungan menit, antung semuanya sudah merasa menikmati. sekarang ada yang mau bertanya, jangan. nggak ada pertanyaan, bagus sudah paham semua. baik, sekarang saya mau tanya sama Anda. siapa yang hari ini merasakan kenikmatan kemudahan mengawal Quran, jangan? Oke, okay, siapa di antara anda semuanya yang bercita-cita mulai hari ini Sebelum mati ingin menjadi Hafiz-Hafiz Al-Qur'an Allah ya Allah saksikan kami semua memiliki niat Cita-cita -cita untuk menjadi Hafiz-Hafiz Al-Qur'an Amin, Ya Rabbi alamin. Kampulkan Ya Allah, Allah. Allah, Allah. kampulkan okay. ini Baik, tadi saya ngomong Bahwa manfaat jemaah komunitas luar biasa Dan ini yaudah Allah. Saya mau kasih jurus terakhir Negeri terakhir buat kita semua yang itu sudah saya tarik, saya sudah jalani. Saya doa ya Allah jadikan saya, istri saya, anak anak saya, keluarga saya mengapa Quran habis kami tak kurang. Wanallah nubuah yang mulia memakai Allah sekarang Allah mengkabulkan itu tidak cuma saya, adik saya, abang saya, ipar saya, ibu saya, bapak ibu mertua saya, tetangga saya. Jemaah saya semuanya ngapau Anda tahu apa rahasianya? Rahasianya cuma satu yang saya jalani Saya ngamalin hadis Rasulullah yang berbunyi Allah al abdi ma'da al abdu fi awni Allah akan tolong semua hambanya yang mau menolong saudara-saudaranya Karena dengan hadis ini saya coba bapak Ibu sekalian Saya bikin pesan pesantrennya semuanya juga apa? Yakin nggak ada bayar, SPT gak ada Bayar pendaftaran, uang pembangunan tidak ada, uang pendaftaran tidak ada, semuanya gratis, semuanya. dari rezeki saya, rezeki di Mahjumat. Oh, dengan cara itu, banyak menolong anak-anak buah, bayi, yaitu menghapal Quran. Rupanya dari infak kita, setiap ayat yang mereka hafalkan, rupanya Allah kasih sinarnya kepada saya, buah besar saya, semuanya hafal Quran. Kita mau coba, coba ikhmat. Sekarang muallimat kepada Allah. Sekarang kita coba infat sama anak-anak santri dua pak yang timnya. Mereka menghafal Quran. Sambil anda berinfat, ada di kumpulkan. Yang laki-laki di sini yang perempuan di sana, anda berdoa memohon Allah, ya Allah jadikan aku, keluargaku, anak keturunanku menghafal Al Quran. Siap kira-kira. Yuk, semuanya bangun. Semua berdiri. Yang perempuan taruh sana, yang lagi laki taruh sini. Pelan-pelan ya bajunya ya jangan lupa doa hari ini pertolongan Allah sudah membuat Anda hafal empat ayat berikut Maka mudah-mudahan Allah kasih pertolongan-Nya enggak berhenti-berhenti pada Anda dengan cara menurunkan sabda-Nya hafal Quran biar biar semuanya maju silahkan